Makanya semua yang merusak agama dan merusak badan maka kategorinya hobi. Ya, kemudian akan didukung dengan dalil-dalil lain untuk menguatkan item, termasuk narkoba dan sebagainya. Tak ada di Al-Quran, tak ada di Sunnah. Tapi dengan kaidah itu masuk semua kategori yang merusak agama dan merusak badan. Nah, karenanya kemudian Rasulullah menyebutkan, wakalat ala. Sekarang perintah kepada kaum mubin ya ayolah di mana kulu minat min ma rozakna Wa sykurullahi in kuntum iyau ta'budun. Ya orang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah Ku berikan kepada kalian, Kami berikan kepada kalian dan berterimakasihlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah kalau kalian ingin beribadah kepada Allah. Ya, jadi ibadah Anda tidak akan sah dan tidak akan diterima oleh Allah kecuali apabila apa yang Anda konsumsi itu halal. Bukan sekadar makanan saja, seluruh yang dikonsumsi makanya hadis nabi yang melanjutkan tentang itu bagaimana seorang yang kumal yang kusut kemudian dia berdoa kepada Allah sementara makanannya halal haram, pakaiannya haram dan dia selalu mengkonsumsi yang haram bagaimana doanya dikabulkan nah, ini menunjukkan betapa kenapa bangsa indonesia ini ditimpukan banyak musibah, orang banyak berdoa tapi gak dikabulkan jangan-jangan karena terlalu banyak peredaran yang haram kemudian dikonsumsi oleh banyak umat islam Saudarakalian yang perlu disadari bahwa umat Islam ini selain ada perusakan dari dalam yang itu juga sangat dahsyat, itu ada penjajahan dari luar dalam 4 porsi. Dalam 4 apa? bagian utama aspek yang luar biasa. Yang pertama, penjajahan militer, penjajahan fisik. Seperti Amerika menjajah apa? menjajah Irak itu. Kita dulu jajah sama Belanda. Itu penjajahan fisik. Hampir seluruh dunia Islam itu dijajah kecuali Saudi Arabia. Karena di sana ada Mekah Madinah. Kemudian berikutnya penjajahan agama dengan cara mengkristenkan orang-orang Islam. Dan itu terjadi. Ya, termasuk di tempat kami di Kampung Sawah itu 20% orang Betawi di daerah itu masuk Kristen. Di tempat kami, daerah apa? Kampung Sawah. Kemudian ini nyata di depan mata. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah penjajahan pemikiran, yang namanya brand washing. Ya kita dicucur tak kita melalui mass media, melalui metode pendidikan, melalui berbagai macam cara yang kemudian menjadikan orang Islam tidak lagi bangga dengan Islamnya. Orang Islam menjadi lumer dan ujung-ujungnya dia kebarbaratan. baratan ya, itu terjadi nyata di depan kita. Kalau Anda lihat perempuan yang keluar dari kalangan kaum wanita muslimah tidak berjilbab, itulah korban brand Ya. Kalau Anda lihat pemuda yang namanya orang Islam tetapi pikirannya ala barat, pikiran barat unsafe, yang tidak lagi peduli dengan Islam itu adalah korban brainwashing dan korbannya luar biasa dahsyatnya. kemudian yang keempat adalah penjajahan ekonomi, ini yang dibahas dalam buku ini, penjajahan ekonomi bukan hanya sebatas produk-produk haram yang masuk ke dalam diri kita tetapi bank-bank konvensional itu seluruh bank-bank konvensional itu hakikatnya adalah merupakan kelanjutan dari World Bank, yang sekarang waktu itu direkturnya siapa itu? Itu inisiator yang untuk menyerak-irak itu mantan duda besar Amerika di Indonesia kenal Paul Wolfowitz. Ini orang Yahudi yang sangat kenal betul dengan Indonesia yang kemudian memimpin World Bank itu dan itulah yang kemudian apa mengendalikan bank-bank dunia bank-bank konvensional itu harusnya angkat kaki dari Indonesia itu diganti bank syariah saja. Kalau memang bisa ternyata kita nggak bisa di Aceh saja. Saya pulang dari sana. Masyarakatnya sudah terbiasa dengan kredit motor, kredit rumah. Mungkin Bapak-bapak juga punya kartu kredit kan? Kartu kredit di bank-bank profesional itu semua riba itu, Pak. R riba yang paling ringan itu seperti dosa seseorang menzina ibunya. Nah, untuk bilahi mithal itu. Sementara berapa banyak umat Islam yang terlibat dengan riba seperti itu selain dengan makanan-makanan dan produk seperti ini. Makanya saya apresiasi kepada uh, apa ini? Halal Center ini untuk melakukan langkah-langkah konkret di masyarakat bukan hanya sebatas memantau atau memberikan sertifikasi hak daripada POM dan POM MUI untuk memberikan sertifikasi halal, tapi kita harus memantau apa yang terjadi di masyarakat berupa apa? makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik itu kemudian membuat langkah-langkah apa yang untuk mengingatkan umat supaya jangan beli itu atau kemudian mereka kemudian diperingatkan untuk memberikan ganti produk yang lainnya umpamanya itu sebagai satu usaha nanti ke depan ala center bisa bikin produk sendiri. Ya, untuk kemudian menggantikan jangan cuma ngomong.